Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladzi khulakakum min nafsir wahidah. وَخَلَقَ مِنْهَا جَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْهَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا Yuslih lakum a'amalakum wa yukfir lakum yunobakum. Wa man yuti'in lah wa rasulahu. Faqad fasa hawsan azimah. Amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi, Hadiyu muhammadin. sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa'inna kulla muhdzatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalah tingginar. Ikhwani wa aqti bilah rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan. Berkhafikum. Lanjutan dari kajian hari Rabu kemarin terkait sembilan syarat. Sahnya sholat yang harus kita ketahui bersama Barakamikum Syarat sahnya sholat Yang disebutkan oleh para ulama ada sembilan Yang pertama harus Islam Yang kedua harus berakal Yang ketiga dia harus balik Yang keempat Barakamikum dia suci, ya, dari hadas, apabila dia mampu. Dan barokahum masuk pada waktunya yang kelima, sudah masuk waktunya. Yang keenam adalah menutup aurat, apabila dia mampu. Yang ketujuh Menjauhi Atau bersih dari najis Pada badan Pakaian Maupun tempat sholatnya Yang kedelapan Menghadap kiblat Sesuai dengan kemampuannya Yang kesembilan adalah niat Barakamikun Kemarin kita Baru sampai pada syarat berkhafifum yang keenam. Namun kita sedikit merujakah berkhafifum. Ya, tentang makna syarat. Syarat adalah sesuatu yang ketidakadaannya menyebabkan Sesuatu yang lain dianggap tidak ada. Misalkan. Ada orang sholat. Tapi syaratnya. Ada yang tidak terpenuhi. Yakni dia belum muslim. Masih kafir. Maka ketidakadaannya. Ya, tidak ada wujudnya. Keislaman pada orang tersebut. Maka sholatnya dianggap tidak ada. Dan yang disebut syarat juga. Barak of adalah sesuatu yang Adanya hal tersebut Tidak mengharuskan Adanya sesuatu yang lain Barakamu'alaikum Seperti berbudu Orang berbudu tidak harus Dia melaksanakan sholat Kalau dia sudah sholat Juhur misalkan Apakah dia harus sholat lagi Dalam padan Misalkan dia ingin berbudu Karena membaca Al-Quran Padahal sudah sholat, apakah mengharuskan, mewajibkan wudhu itu adanya sholat? Tidak juga. Jadi ketika adanya syarat juga tidak mengharuskan adanya yang lain. Kemudian juga yang kemarin kita bahas, bolehkah anak kecil belum balik menjadi imam sholat? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana, Barakofikum. Kisahnya, sahabat Salamah bin Dinar. Barakallahu fiikum. Ah, kisahnya Amr bin Salamah, Ahwan. Kisahnya Amr bin Salamah ketika itu beliau berumur 7 tahun mengimami kaumnya. Ya, berumur 7 tahun Amr bin Salamah. Barakallahu fiikum. Kemudian juga yang pernah kita bahas kemarin Tentang makna toharuh Toharuh Adalah Rohul hadas Wa ijalatul khobas Mengangkat hadas Baik itu hadas kecil Atau hadas besar Dan Juga menghilangkan khobas Khobas itu najis Maka toharah ada kalanya dengan tayamum, berbudu, mandi besar, atau bersuci dengan cara mencuci atau menghilangkan benda najis. Maka itu disebut toharah. Kemudian barakawikum, toharah itu ada berapa? Toharah ada dua. Toharah hissi dan toharah maknawi. Barukum. Toha roh untuk menghilangkan Perkara-perkara yang Tidak nampak berarti hadas Ada orang Buang angin Orang lain tidak tahu kalau dia sedang berhadas Beda dengan orang terkena najis Maka kelihatan Ya pada pakaiannya Barakallahu maka taharah ada kalanya taharah hissi, taharah yang tidak nampak yakni taharah membersihkan sesuatu yang tidak nampak dan taharah maknawi. Membersihkan membersihkan sesuatu yang nampak yakni dengan mencuci. Barakallahu. Kemudian barakallahu Kemarin kita bahas tentang apa yang dilakukan apabila seseorang ia lupa. Belum berbudu. Namun baru ingat setelah selesai berbudu. Barakun. Kalau dia adalah seorang imam. Tahu kalau dia belum berbudu di tengah-tengah sholat. Maka dia wajib membatalkan sholatnya. Apakah makmum juga membatalkan? Papa, Hah? Apa -apa. Batal ya. M -m -m. Jadi buyar semua ya. Buyar-buyar salatnya. Hah? Ampun ini siap-siap menjawab. Apa -apa ya? Imamnya batal itu ya, belum wudu. Batal ya mundur. Yang belakang Wah, kita berpendapat batal sama batal ya. gitu. Imamnya yang batal. Ya. Batal, terus yang makmumnya bagaimana? Apa? Gasi, ya. Maju. Maju. Naam, seperti itu ya. Seperti orang buang angin, nah, seperti itu. Yang jadi masalah, yang ditanyakan kepada Syekh bin Basrohimahuloh, imam ini baru sadar setelah selesai solat, sudah salam, nah, baru mau dikir, tuh Atau sudah agak lama, sudah pada boyar solat sunnah, sudah dapat ada yang pulang, bagaimana ini? Bagaimana Mana ini? Hah? Apakah makmumnya ini ngulang juga? Nah, apakah wajib bagi imamnya tadi memberitahu ulang-ulang eh, sholatnya? Saya ya tidak berbudu ternyata. Bagaimana Mas Faisri? Bagaimana sholatnya makmum tetap sah? Tetap sah, insya Allah. Imamnya. Dan ini itu nyak. Wah, alhamdulillah. Masih mampu Setuju? Setuju. Mas sudah? Wah, alhamdulillah. Ini, gimana, Bang Ron? Hah? Hah? Ulang. Sak makmumnya ulang. Walaupun dah sampai rumah dimiskol. di miskol di WA, diberitahu. Barokatul. Ini pernah ditanyakan kepada Sheikh bin Bas. Ya, kata seorang penanya. Syahsun am ahurin ihda sholawatil makhruudah. Wa inda intiha'ihim minas sholah. Watafarruqihim tadkur. Annahu lam yatawadda. Fa'a'adass sholah ba'dal wudu' wahdah. Fahalissolatu fi hadih halati soheha. Am yaljamuhu iblagul mu'minin wa yakun ya'rifuhum famadza yaf'al kata seorang penanya kepada Syekh Bin Bas ada seseorang atau orang lain ketika melakukan salah satu salat fardu ketika salat sudah selesai bersama makmum ya dan makmum sudah berpencar-pencar pulang ke rumah atau salat sunnah baru imamnya ingat taggar, bahwasanya dia belum berwudu, maka apakah dia harus mengulangi sholatnya setelah dia itu kemudian berwudu? Apakah sholat dalam keadaan seperti ini ya sah? Atau dia harus maksudnya sholat makmumnya juga sah? Apakah dia harus mengumumkan kepada kaum mukminin ketika itu? Lalu bagaimana kalau ya dia tidak mengumumkan apa yang hendak dia lakukan? Kata ash bin Basrahimahulloh, sholatul mukminin soheha, sholatnya kaum mukminin walaupun sudah pulang sudah selesai maka tetap sah, tidak perlu mengulang. Amal imam, adapun imam. Ya, imam ya. Fa'alaihi doa wa yu'idah sholah. Maka wajib bagi dia untuk berwudu dan mengulangi sholatnya. Ini imam. Loh kok bisa? Padahal makmum ikut imam. Ya. Beliau membawakan dalil. Liqaw lin nabi. Alaih salatu wassalam lat. Tukbalu sholatun biqayri tahur. Dikarenakan sabda nabi. Alaih salatu wassalam. Sholat tidak diterima apabila dilakukan dengan tanpa bersuci. Ketika imamnya tidak bersuci, apalagi baru ingat ketika selesai sholat itu urusan imam sendiri. Makmum kan sebelumnya bersuci, punya udu, maka dia tidak, tidak batal, tidak usah ulang. Nah, ketika nanti kita mendapati sedang berjamaah di sebuah tempat sudah dapat ilmu seperti ini, jangan ragu. Ya imamnya ngambil mit ulang-ulang Ya sudah Kita sudah sah bulan Barakamu Lalu juga ditanyakan Lalu bagaimana apabila Imamnya tadi Tetap Menganjurkan supaya kaum muslimin Makmumnya Sholat lagi Akhirnya mereka sholat Maka disebutkan maka makmum-makmum yang ikut ulang sholatnya mendapatkan pahala barakakum namun yang rojih adalah tidak perlu mengulang tidak perlu barakakum ikhwani wa akhatiullahi rahimahumullah kemudian yang kemarin dibahas ketika seseorang sholat dengan tayamum karena tidak mendapati air dalam keadaan sudah mencari-cari air mungkin daerahnya terpencil musim kemarau tetangga berjauhan bahkan Barakabikum bisa puluhan kilometer yang namanya tetangga misalkan beli air juga susah akhirnya dia sholat dengan tayamun di tengah-tengah sholat ternyata ada hujan deras dan derasnya sangat deras. Maka berbunduk dengan air hujan hukumnya najis apa batal? <SILENCIO> najis apa batal? <SILENCIO> Malu alam. Gimana, Abu Fadila? Berbunduk dengan air hujan? <SILENCIO> Sah. Sah. Nah, sah ya. Jadi, jangan lihat pilihannya itu. Sah. Berbuduk langsung, walaupun tanpa ditadahi. Di tengah-tengah sholat, hujan deras. Masya Allah, lumayan. Sudah satu rakaat kok masih hujan deras ini? Kalau kita keluar langsung berbuduk, lumayan dapat. Nah, apakah dia harus meneruskan sholatnya? Ataukah? Dia membatalkan sholatnya. Barokahikum. Maka pendapat yang rojih bagaimana imam kemarin? Meneruskan sholatnya. Ada khilaf perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan dibatalkan karena ya wudu sebagai asal dari toharoh itu ada sementara tayammum sebagai badal. Barokahikum. Maka dibatalkan. Bagian ulama lain yang lain menyatakan tetap solatnya dengan dalil wala atau betilu akmalakum dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian dan yang rojih yang benar yang paling kuat adalah tidak membatalkannya. Lalu bagaimana ketika selesai salam kemudian mendung mendung hujan deras dalam keadaan memungkinkan apabila menadahi air hujan tersebut dan waktu belum keluar dari waktu sholat maka apa yang kita lakukan sholat lagi dengan berwudu atau tidak perlu sholat lagi dengan tayammum tadi maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama ada yang menyatakan sholat lagi dengan berwudu Karena waktunya belum keluar dari waktu sholat Ada yang menyatakan Dia Tidak usah mengulang Maka boleh melakukan dua-duanya Boleh melakukan dua-duanya Dan ini Barukavikum Pernah terjadi di zaman sahabat Yang salah satunya Mengulang sholatnya Yang salah satunya Mencukupkan tidak mengulang yakni Dengan tayamum tersebut Maka yang mengulang dia mendapatkan dua pahala yang tidak mengulang. Dia mendapatkan pahala menetapi sunnah, mencocoki sunnah. Maka yang lebih baik adalah tidak mengulang, karena dia lebih mencocoki sunnah. Lalu bagaimana kalau air ada ketika sudah keluar waktunya? Maka jelas tidak perlu mengulang lagi. Berakuffu. Kemudian juga berakuffu. Dibahas tentang batasan aurat Bagi laki-laki dan wanita Laki-laki Auratnya adalah Antara pusar dan lutut Namun apabila sholat Wajib Menutupi pundak Sampai di atas mata kaki Barakohi Ya Apabila menyengaja sholat hanya celanaan saja tanpa pakai baju atau jubah, sesuatu yang menutupi pundaknya maka tidak sah. Namun apabila ternyata tidak mendapati pakaian, mungkin hilang, dicuri, ya atau rumahnya terbakar. Mencari pinjaman sana tidak dapat, hutang apalagi. Barakohikum, intinya auratnya tidak sempurna. Untuk ditutupi ketika hendak sholat dalam keadaan dia harus sholat. Apakah gugur sholatnya? Maka tidak gugur, tetap harus sholat walaupun tidak menutupi auratnya. Ketika dia sholat di keramahan, maka hendaknya dia sholat sambil duduk untuk mengurangi terlihatnya aurat. Kalau dia sholatnya sendirian di dalam rumah, tidak ada yang melihat. Ya, kalau jin lain lagi urusannya ya. Barokah itu. Lain lagi, tidak ada yang melihat kecuali istrinya atau dia sendirian maka dia wajib sholat sambil berdiri walaupun hanya pakai handuk. Ya, barokah itu. Tapi kalau ada kordien bagaimana? Maka kordien diambil dibuat ya untuk menutupi pundaknya. Ini kalau laki-laki. Adapun wanita maka aurat, ya aurat wanita. Pendapat yang rojih Di luar rumah Ketika keluar rumah adalah Seluruh tubuh wanita itu adalah aurat Karena Nabi menyatakan Almar atau aurah Wanita seluruhnya adalah aurat Kecuali ketika sholat Maka telapak tangan dan wajah Dikecualikan untuk ditutup Namun apabila ketika sholat di tempat yang ramai banyak orang, maka wajah dan telapak tangan boleh ditutup orang-orang yang bukan mahramnya misalkan. Maka ditutup menggunakan cadarnya bi Lalu bagaimana apabila laki-laki salatnya memakai celana yang ketat? Ya, karena yang disebut dengan menutup aurat adalah yakni tidak mensifatkan lekuk tubuhnya atau transparan. Ini yang dimaksud. Kalau dia menutup aurat semua tapi transparan seperti misalkan ya kelambu nyamuk. Ya walaupun itu mu kena maka tidak sah salatnya. Walaupun itu sarung tidak sah salatnya kecuali dalamnya ada lapisannya lagi. Demikian pula walaupun bahannya tebal tapi Ngepet ketat Sehingga ketika sujud, ketika rukuh bagi laki-laki terutama, ya, yang solat pakai kerana ketat, ya, ketika sujud rukuh sempit, maka solatnya sah, tetapi berdosa. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Berdosa jelas, karena yang namanya aurat itu berkhafifum tidak hanya ketutupan, tapi berkhafifum adalah tidak sampai membentuk tubuhnya. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab yang disolihin bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Nabi. Ahab bersiapin dari Nabi, alaihissalam al-komis. Baju yang paling disukai oleh Nabi adalah gamis. Gamis di sini adalah jubah. Baik jubah model Pakistan berkhumum yang belian, gamis atau jubah yang di di atas mata kaki atau sarung dengan kukunya tidak mengapa. Berkenan. Lalu bagaimana kalau kelihatan auratnya sedikit, mungkin rambutnya, wajahnya? Kemarin sudah dibahas. Berkenan. Kalau menyengaja agar kelihatan, maka jelas orang ini perlu diperiksakan. Ya, maka tidak sah sholatnya Dan perlu diperiksakan Apakah dia sudah mengilmui Tentang tata cara sholat Berarti tidak tidak sah sholat Kalau tidak sengaja Namun kelihatannya sedikit Misalkan wanita kelihatan rambutnya sedikit Ketika sholat Atau kelihatan kakinya sedikit Jarinya Kalau itu tidak sengaja Dan dia tidak tahu Tapi waktunya sebentar Maka sah sholat Atau dia tidak tahu Tapi waktunya lama Maka barokahum tetap sah solatnya. Tapi kalau auratnya adalah aurat yang fatal karena sobek, dia walaupun tidak sengaja dalam keadaan waktunya lama, baru tahu ketika selesai solat maka batal solatnya walaupun tidak tahu. Karena kan solat kelananya sobek, kelihatan ya, aurat yang fatal, ya. Kalau misalkan pundak itu bukan aurat yang fatal, barokahum. Baik laki-laki maupun wanita, ketika aurat fatalnya itu kelihatan, ya dalam keadaan dia tidak menyengaja dan tidak tahu, barokahum. Waktunya juga apalagi lama. Kalau waktunya sebentar mungkin berapa detik toh tidak mengapa. Tapi kalau waktunya lama dari awal sampai akhir setelah salam baru tahu maka sholatnya batal. Dia tidak berdosa karena tidak menyengaja Tapi tidak sah sholatnya Barokofikum Sekarang kita masuk pada Syarat yang berikutnya Syarat yang ketujuh Ijtina bunna jasah fi badanihi wa thawbihi Wa buka'atihi Ay makana sholatihi Ma'al kudruh Syarat yang ketujuh Yang harus dipenuhi ketika orang hendak sholat adalah Tidak ada Najis pada badan Baju Maupun tempat Sholatnya Apabila dia mampu Barakafibun Ketika ada orang sudah berwudu dia jalan ke masjid ternyata di tengah jalan dia menginjak kotoran manusia, kotoran anak kecil misalkan. Padu. Nah, ya kan? Apakah dia harus berwudu lagi? Berwudu lagi. Harus berwudu lagi? Yakin? Yakin. Ambu Faruk, dia harus berbuduk lagi? Tidak. Langsung sholat gitu. Dicuci. Tidak usah berbuduk lagi. Berarti dicuci kotorannya hilang, sudah. Berarti gak batal budunya. sama sudah. Batal budunya. Batal budunya. Antum. Sama dengan Pak Cik. Walaupun itu Ya. Selamat, semuanya ternikati. Iya, ya, wis ya, kaki, tangan wis plah jatuh. Nah, gimana? Tidak batal wudu. Maka jawabannya tidak membatalkan wudu. Iya. Lalu bagaimana? Ya dicuci. Ya, dicuci. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Beda kalau mengeluarkan najis, buang air kecil, buang air besar. Berapa itu? Mas Ferry, ada orang ngentut keluarkan najis apa tidak? Harus cebok tidak? Harus cebok. Nah, jadi ketika batal blog harus cebok baru duduk. Masya Allah. Pakmu harus cebok, harus cebok. Masuk kalau gentot berkali-kali nih mas cebok terus nih. Berbunduk saja. Pak Budi Samat, berbunduk saja. Maka jawabannya berbunduk saja. Ya, angin itu tidak berkhafifum, tidak najis. Kalau najis pakaian harus ganti. Ya, gitu. Paham ya? Nah, berkhafifum. Ada permasalahan. Ada hikm, Seseorang Sholat Baik dia sholat sendirian Sebagai makmum Atau sebagai imam Di tengah-tengah sholat Dia baru tahu Kalau ada Najisnya Ya Mungkin dia tadi Ingat Terkena najis sebelum berbudu. ya Mau ganti. Tapi karena kesibukan. Atau karena diajak ngobrol temannya. Lupa. Langsung aja berbudu. Di tengah-tengah sholat baru ingat. Atau sholat sudah selesai baru ingat. Barakamikm. <tuh> Maka ini bagaimana? Disebutkan oleh As-Syeikh Abdul Aziz bin Bas, orang Imamul Beliau ditanya, ida ida ekta shaf tu ahadi malabisi syaitan minan najasa. Pahal muaidu masolai tu fitil kal malabis. Apabila aku, ya. Mengetahui, mendapati pada salah satu dari baju yang saya kenakan, baik sarungnya, atau gamisnya, atau pecinya, ada sesuatu dari najis. Apakah aku wajib mengulang sholatnya, ya, yang ketika itu aku mendapati najis di bajuku, barapak hikunan kata Syekh bin Basrahimallahu ta'ala dia mengetahui ketika sudah selesai sholat barakafikum latal <tong> zumuka al i'adah idha wajadal insanu fi thiabihi au fi sarawilihi au nahwi dhalik najasah ba'das sholat tidak mengharuskan bagi dia untuk mengulanginya Apabila seseorang mendapati pada bajunya Atau salah satu dari celananya Atau yang semisalnya sarungnya misalkan Ada najis Diketahui setelah sholat selesai Maka tidak perlu mengulanginya Wahakala laukana yaklamu Tummanasya hatta furominasolam la yudu ala sohih. Demikian pula, ketika dia tahu, ya, awalnya tahu sebelum berbundut, kemudian lupa, bundut lupa, kemudian solat memakai berkhafifum pakaian yang terkena najisnya tersebut, mungkin, ya, air kencing anaknya. Atau kotor ada sedikit kotoran anaknya. Barakasihikum. Kemudian dia sholat. Sampai selesai sholat. Maka pendapat yang shohih. Tidak perlu mengulang. Kalau sudah selesai. Dalilnya. Li'annar rasul. Alayhi salatu wassalam. Nabahahu jibril. Dikarenakan pernah. Ketika itu Rasul. Alayhi salatu wassalam diingatkan oleh Malaikat Jibril. Olah ketika sholat. Sedang sholat. Diingatkan. Walaupun yang dibahas ini adalah ketika selesai sholat. Tapi pembahasannya. Dalilnya ada pada ketika Nabi sedang sholat. Ya sudah kerokaat yang berikutnya. Barakohi. Kata Malaikat Jibril. ya Entah bagaimana membisiki Nabi ketika Nabi sholat. Innafi nak laika kodron, sesungguhnya di sandalmu ada najisnya. Akhirnya ketika itu Nabi langsung melepas sandalnya. Jadi solat memakai sandal itu termasuk sunnah. Tapi sandal yang dipakai itu adalah solat sandal keseharian, bukan kemudian mau masuk masjid pakai sandal baru, sandal yang apa yang tidak dipakai, bukan keseharian tetapi melihat keadaan. Kalau keramik atau tempat yang umum, ya maka bisa fitnah. Tapi kalau tempat-tempatnya memungkinkan memakai sandal di situ, maka boleh asalkan tidak ada najis pada sandalnya. Akhirnya, fakola ahuma maka Nabi ketika mendapati kabar dari barokahum, malaikat jibril tersebut melepas Kedua sandalnya. Walam yu'id awwalah sholah. Namun. Nabi tidak mengulangi rokaat. Sebelumnya. Yang nabi sholat memakai sandal ada najisnya. Nah ini yang menjadi dalil. Maka. Kalau seseorang sholat. Di tengah-tengah sholat ada najisnya. Barakafikum. Maka. Yang ada najisnya itu. Dilepas. Misalkan sandal, ya sudah sandalnya lepas Maka teruskan sholatnya Kalau di baju, ya bajunya lepas Teruskan sholatnya Barakofikum Fattakullaha mastato'atum Bertakwalah kepada Allah Sesuai kemampuan kalian Misalkan Ketika melepas gamis atau koko Atau jubah Sholatnya masih kelihatan pundaknya Auratnya, barakofikum Ya ini pundak, walaupun bukan aurat Tapi wajib untuk ditutup maka tidak mengapa. Fataqullahama istata. Maka tidak perlu mengulang salatnya dari awal, dilanjutkan. Maka demikian pula barangkum kata Syekh bin Bas, yes. ya, fadzal ladzalika alla annahu la tu'addu itha itha shalla wa wajhil aunasi wa ya'lam illa ba'dal farau fa innahu la yu'idu hadha huwa as Ini menunjukkan Bahwasanya, ya, sholatnya tidak perlu diulang apabila dia sholat dalam keadaan tidak tahu atau lupa kalau ada najisnya dan baru tahu ketika selesai sholat fainnahu la yuaid maka tidak perlu mengulang sholatnya wajib wajib dan ini yang benar, ya tidak perlu. Tapi kalau di tengah-tengah ya wajib. Dihilangkan atau dilepas ya Apa yang mengenai Badan kita atau tubuh kita Berokohi Namun kalau Mengenai badan Misalkan Kita sholat di pinggir Anak kecil Anak kecil ini dari rokaat pertama Goyang-goyang terus Kok sepertinya ya Nahan mau buang air kecil Di tengah rokaat Ternyata netes, ya kena mengalir, kena ke kaki kita, kemudian di belakang, ya ketika sujud mungkin juga kena, ya maka bagaimana? Ya harus dihilangkan. Lalu bagaimana cara menghilangkan? Dicuci. Lalu nggak ada keran di situ, berarti dibatalkan, ya dia membatalkan diri. Beda dengan kalau ada di baju, tinggal dilepas. Ada di sandal, tinggal dilepas berapa begitu ya? Oke. Oh, yeah. Di antara dalil juga tentang wajibnya menjaga najis pada badan, baju maupun tempat sholat adalah sabda Nabi, Alaih Salatu Wassalam, Tanazju Anil Baul, Fainna Am Mata Agabil Qabri Minhu. Adiknya diriwayatkan oleh Al Imam Adz-Daruqutni dan disahihkan oleh Al Imam Al-Albani rahimallahu taala. Kata Nabi, "Bersucilah kalian dari air kencing. Kalau sudah buang air kencing, harus suci. Ya, pada badannya tersebut dan suci dari percikan supaya tidak mengenai celananya. Ingat, ya, jangan sembarangan." Ya. Karena kata Nabi, karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu berasal dari orang yang tidak menjaga najis air kencingnya. Yang lainnya adab kubur dikarenakan sebab mengadu domba. ya Bukan punya kambing sama kambing diadu, bukan. Bukan domba itu, mengadu domba. Menghasut kesana kemari, sehingga kaum muslimin berperang. Baru -baru -baru. Bertengkar. Maka, kalau buang air kecil, hati-hati. ya Jangan sampai kena percikan. Berokosibu. Lalu bagaimana kalau kita sudah berhati-hati, tapi kita ragu. Seakan-akan kena percikan. Maka, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, Abdul bin Abbas. Beliau mengambil air, satu tangan ini, kemudian dipercikan di tempat yang kita ragu badannya, Ambil air, percikan lagi. Ambil air, percikan lagi. Barakallahu seperti itu. Demikian pula harus bersih pada bajunya. Disebutkan pada hadis Asma radhiyallahu taala anha tentang darah haid yang mengenai pakaiannya atau mengenai pakaian. Barakallahu fikum. Disebutkan tahattuhu thumma taghrosuhu bilma thumma tanduhahu ثم تصلي فيه dia menghilangkan darah tersebut ya dikerik kemudian mencucinya dengan air kemudian membilasnya dengan air kemudian dikeringkan dan salat dengannya kalau ternyata masih ada bekas dalam keadaan usaha sudah maksimal maka fa taqwallaha mastatukum tidak mengapa Lalu bagaimana kalau ah sebaiknya dipotong saja Ya dipotong Walaupun akhirnya bolong-bolong Ya Barakohikum Maka ini hulu Merupakan bentuk berlebih-lebihan Dan termasuk sunnahnya Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Ketika ada istri-istrinya Haid Mereka tidak mau makan bersama Dianggap najis Tidak mau makan bareng Dan tidak mau dan juga barkafikum memotong pakaian yang terkena najis bukan dicuci tapi dipotong ya maka ini termasuk tindakan yang hulu berlebihan demikian pula barkafikum wajib suci tempat sholatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al al-Bukhari rahimahullahu taala tentang akrabi Arab pedalaman yang buang air kecil di masjid. Ya, pojok di pojok masjid bukan keramik ya waktu itu. Ya, masjidnya Nabi bukan keramik, tapi tanah. Mojok di pojok masjid berkafikum kemudian buang air kecil. Akhirnya para sahabat melihat itu adalah kemungkaran, langsung suruh berhenti, tahan, direm di tengah-tengah namanya orang berkhidzum tidak bisa mengerem, karena kata Nabi biarkan dulu biarkan. Nah, Nabi membiarkan karena dari sisi kesehatan berkhidzum bisa tidak memajorotkan orang tadi. Kalau direm kan nggak sehat nanti. Katan ya. Yang kedua kalau disuruh berhenti maka dia bisa lari kesana kemari. Najisnya akan semakin terceceran. Tidak hanya pada satu tempat Suruh selesaikan Barakofikum Setelah itu baru dinasehati bahwasanya masjid itu adalah tempatnya Untuk beribadah bertasbih, ya, Mengat Allah SWT Tidak boleh untuk buang air kecil atau air besar Atau dikotori padanya Maka Badui tadi mengatakan Ya Allah Rahmatilah aku dan Muhammad Jangan rahmati yang lainnya nya nah, karena marah. Bro. Ketika itu Nabi berkum menyatakan kepada para sahabat ariu ala baulihi sijlan minma tuangkanlah di atas air kencingnya ya, satu timba dari air yang suci. Maka ketika disiram ya, kan meresap ke bawah. Maka menjadi suci kembali. Atau misalkan semata-mata hilang, kering, dan tidak ada bau, warna dan rasanya. Maka suci. Barakobikum. Oleh karena itu kalau ada orang punya bayi. Bayinya sudah, Barakobikum, berumur dengan umur yang air pencingnya itu teranggap sudah najis. Ketika buang air kecil di kasur misalkan atau di lantai maka harus dihilangkan. Ketika di kasur berkhafifkum, disiram sedikit dengan air kemudian dijemur. Kok masih bau? Campur sabun, dijemur maka hilang ya alhamdulillah. Kalau di lantai berkhafifkum, maka caranya ini yang paling penting yang kita saksikan ternyata banyak. Walaupun sudah lama ngaji, cara ngepelnya itu tidak benar. Ya. Cara ngepelnya tidak benar. Dia ambil lap, ya, dibasahin, kemudian dipel langsung ceret sudah selesai. Maka seperti itu masih ada. Caranya bagaimana caranya? Ambil lap kering. Ditaruh di air kencing yang misalkan di keramik. Kan meresap. Maka ambil timba. Masukkan di timba. Biar tidak netes kesana kemari. Jangan kemudian dibawa kamar mandi. dan ini termasuk yang kita saksikan. takmir takmir masjid. Ngepel sini langsung bawa kesana. Netes-netes. Ya. Maka taruh di ember. Maka dibilas. Dibilas. Kemudian kasih air di embernya itu. Dibawa lagi. Dipel lagi. Kemudian ditaruh di ember yang ada airnya tadi. Bawa lagi kesana dibilas lagi baru di pel yang apa di yang kering kemudian di pel lagi. Kalau kurangnya seperti diulangi lagi. Maka seperti itu bukan asal-asalan langsung ngambil pel-pelan dibasahi dikit di pel sudah selesai. Maka seperti ini tidak cukup. Walaupun mungkin lama kelamaan hilang karena kering, karena sering sering dilewati orang maka barakakum hendaknya berhati-hati. Kemudian syarat yang kedelapan istiqbalul qiblah ma'al qudrah menghadap kiblat ya kalau dia mampu Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-144 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa wajah wajha kasyathral masjidil haram maka Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram Barakafikun Ke Ka'bah Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Nabi bersabda Idakum ta'ilas sholah Fa'asbiril wudhu Thummas takbalin qiblah Apabila engkau Berdiri hendak sholat maka sempur, sempurnakanlah wudhu, lalu ketika hendak salat hendaknya menghadap kiblat barok lalu bagaimana dengan mana dengan orang yang dia itu salat menyengaja tidak menghadap kiblat menyengaja wah bosen saya ngadep sana terus mending saya ngadep Ya, utara, ngadep laut, ngadep barat terus. Gimana? Dia menyengaja. Batal, batal. yakin. Batal. Pembel. Nah, batal ya karena syarat. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak tahu. Barakofikum. Tidak tahu. Baru tahu ketika sudah selesai. Loh. Kamu tadi ngadep mana? Ngadep sana. Wah sana itu timur. Barat itu malah sana. Loh. lah ini sajadahnya. Oh sajadahnya yang salah. Mimimimimimahnya sana. Baru tahu ketika selesai. Sholat. Bagaimana ini Abu Faruk? Loh. Ini... Sholatnya masih masih belum keluar waktu sholat misalkan duhur ada musafir kempon bensin ya nah, selesai sholat bersihin nah, eh, makan ya. ya terus ada yang beritahu lo kok pengurus pembensinnya sholatnya ngadep sana tadi coba kita tanya dulu nah, selesai sholat orangnya kita tanya pak kiblatnya arah mana ya arah sana ya. sampai arah mana tadi arah sana Ah ini belum belum habis waktunya juga. Wajib mengulang atau enggak perlu atau acoh tak acoh. Mengulang. mengulang, mengulang ya. Pah ah, oh, ulangin masolatnya. Ya wis walaupun rujak manisnya tadi sudah berangkat. Ya tadi sudah mampir di pom bensin. Ya, enggak apa apa demi Allah. Gimana buhadila? Tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang mas. Awak ini madhab Abu <laughs> Harun ini madhab. Alhamdulillah, tidak perlu mengulang. Nah, Karena Pak Agung mahu merinci ini. Bagaimana? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Pak Munir. Kalau, Kalau masih ada waktu, maka mengulang. Pak Abdul Somad? Tidak mengulang. Antum, Mas Jemi? Tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang. Ini Mas Syibri mau jawab mulai tadi. Bagaimana Mas Syibri? Tidak perlu mengulang ketiga tahunnya selama. Sudah enggak gitu. Oh, gitu. Dari tempat itu baru tahu kalian sudah sampai menunaikan haji. Oh, iya lah Tapi belum keluar waktunya. Oh, gitu ya. Ada dalilnya itu ya. Perkiraan perkiraan nah, Masya Allah. Ini disebutkan Ditanyakan kepada Syekh bin Bas rohima Jadi semacam ini Memang ada pembahasannya Bukan mengada-ada Disebutkan Unasun musafirun Ada Rombongan Para musafir Waja'al layil Wahum fi ardi sohro Ketika datang Tiba, yakni malam tiba, mereka itu berada di padang pasir, ya mau tanya siapa juga tidak ada yang berkhafifum, mau memberitahu, wajah waktu sholat kemudian datang waktu sholat, ya berkhafifum, anil kiblah wasolu aksah, terkait kiblat ternyata dia itu sholat berbalik arah dari kiblat atau tidak mengarah kiblat. Walam ya'lamu bil qiblah al asliyah, dia tidak tahu kiblat yang benar itu yang mana. Wa ba'dal intihai minas shalah tabayyanat lahum jihatul qiblah al asliyah. Ketika salat sudah selesai baru jelas bagi mereka di mana arah kiblat yang sebenarnya. Hal yu'iduna shalah ta fi mithli hadzal halah. Apakah wajib bagi mereka, Birokhufi mengulangi solatnya pada keadaan yang seperti ini? Wajahuna fi hadas soal maka berilah kami arahan terkait pertanyaan ini. Kata beliau, beliau menjawab. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarik ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ihi Bi ihsan ilahi yawmiddin amabad Kata beliau Falwajib alal al muslim Indah huduri sholah Wahuwa fissafar Ayyataharrol qiblah Wa yajtahidu fi ma'rifati alamatih Wa amaratih Wajib Atas orang muslim Ketika sudah datang waktu sholat, walaupun dia itu dalam keadaan syafar, dia bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Dan dia bersungguh-sungguh untuk mencari tanda-tanda kiblat itu di mana. Misalkan subuh kan kelihatan. Ya berkofikum atau asar, duhur. Fa iza tahada wa kalau dia ternyata sudah bersungguh-sungguh lalu salat, thumma banalahu annahu akhta'al qiblah ba'da salat, fala i'adata 'alaihi. Namun kalau dia sudah bersungguh-sungguh ya, dan kemudian salat setelah itu baru jelas. Kalau dia itu ternyata salah arah kiblatnya setelah dia salat, maka tidak perlu mengulanginya. Tapi diingat, dia sudah bersungguh-sungguh enggak tadi yang mau bensin. Kalau asal salat, maka dia ngulang. Dia sudah bersungguh-sungguh, mencari tahu sana kemana Maka tidak perlu mengulang. Kalau dia ngenteng-ngenteng wes, enaknya saja, maka dia harus bersungguh. -sungguh. Dalilnya apa? La'anna Allah yaquul, fattaqullaha mastata'tun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Layu kalifullahu nafsan illa us Sebuah jiwa tidak ditanggung dengan sebuah beban kecuali dengan kemampuannya. Dan juga dalam surat al Baqarah Robanala tu akidna inna sina awahtona. Ya Allah janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah, kami keliru. Barakatul Kemudian kata beliau. Adapun di sebuah negeri wajib bagi ya seseorang yang hendak salat dia bertanya mencari tahu arah kiblat barokah kiblat Ini bagi orang yang mungkin sudah tiba di sebuah negeri sudah banyak orang Amma fis safar adapun ketika safar ketika tidak ada orang yang bisa ditanya mungkin di padang pasir ya tempat yang luas di shohra Ya tanah yang lapang yang tidak berpenghuni. Seandainya dia bersungguh-sungguh untuk mencari kiblat kemudian sholat kemudian jelas setelah sholat bahwasanya dia itu salah maka sholatnya sah tidak perlu mengulang. Fa'inna bana lahu al-amrufi asna isolah. Lalu bagaimana kalau dia itu baru jelas ketika sedang sholat ada yang beritahu, Mas? kiblatnya salah. Ternyata cuma gitu tok, kiblatnya salah. Terus kemana? mana? Enggak beritahu ke arah mana. Maka tidak boleh bertanya juga. Balik kemana? Ya, barokah. Kiblatnya salah. Ya, harusnya menghadap kanan. Ya. Kiblatnya di kanan Anda. Maka dia berbalik. Istadara ilal qibla hasba maduho ronahu ba'da lalu dia harus menghadap kiblat ya sesuai dengan apa yang dia tahu karena ada pemberitahuan misalkan wa la yuiduha min awwaliha rakaat yang sebelumnya yang tidak menghadap kiblat tidak perlu diulang yakni terus saja salat wallahu waliyut taufiq dan Allah adalah jad yang memberikan taufik barakallahu Sebagaimana dulu di zaman Nabi, Nabi awalnya sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian ada perintah untuk barokahikum ketika sholat subuh, ya, menghadap barokahikum <coughs> dulu di Batul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Ka'bah. Akhirnya berbalik arah barokahikum. Ketika makmum, ketika imam berbalik arah, makmum ikut berbalik arah, ya. Geser-geser. Barokahikum menggeser Syarat yang terakhir an-niyah, niat. Dan ini penting, barokallahu fikum. Niat di sini itu kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Ya tidak ikhlas maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Kalau memang berkhafifum, maksudnya tidak perlu mengulangi di sini. Ya dianggap ya dia memenuhi sholat, tetapi dia berdosa walaupun tidak tidak mendapatkan pahala. Ya secara berkhafifum syariat ketika dia Ria urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala memang wajib mengulangi tetapi berkafikum terkait dengan riak tidaknya ya dia berbeda dengan syarat yang lain ketika niat berkafikum tidak perlu dilafadzkan mahalluhu fil qalbi tempatnya niat adalah di dalam hati sebagaimana ada orang mengatakan orang itu niatnya jahat dia hendak mencuri Apakah dia mencuri? Harus diucapkan. Saya hendak mencuri. Kalau tidak mengucapkan demikian dia tidak jahat? Tidak. Namanya niat. Mahalluhu al-Qolbu. Tempatnya di hati. Kemudian. Dalilnya yang menunjukkan wajibnya ada niat. Innamal a'malu bin niat. Barakabikun. Amalan itu tergantung niatnya. Barakabikun khani wa ataqabillah rahmahumullah tentang niat ya ada pembahasan di kalangan para ulama ketika ada orang salat dia sudah niat salat fardu misalkan salat asar dia masbuk aduh ini masbuk saya enggak ada lagi yang mau diajak jemaah dia salat asar sudah niat Tiba-tiba ada orang atau teman kita berwudu. dua orang gitu, ya. Sementara kita menginginkan berkhidjum, sholat berjamaah, maka kata para ulama boleh merubah niatnya menjadi sholat sunnah, ya berkhidjum, merubah niatnya menjadi sholat sunnah. Tapi kalau sholat sunnah diubah menjadi sholat fardu, tidak boleh. Ya, Barakavikum mungkin ingin sholat sunnah dulu. Ya mungkin sholat sendirian. Di tengah-tengah dia pengen, wah buru-buru ini kayaknya. Banyak pikiran. Akhirnya dirubah, ah anggap sholat juhur, maka tidak bisa. Ya, tidak, tidak boleh. Barakavikum. Demikian pula terkait niat Ada orang sholat sunnah Sholat sendirian Kemudian ada seseorang Orang yang sholat sendirian itu Dia sholat sunnah niatnya Dijadikan sebagai imam oleh orang lain Maka ini boleh Boleh Barakabikum Dan sebaliknya Ada orang Dia belum sholat Fardu Mau mencari teman untuk sholat berjamaah. Garaqofikum ternyata sudah selesai sholat. Maka bolehkah? ya Seseorang menemani orang tadi untuk menjadi makmumnya. Tapi dengan niat sholat sunnah. Bukan sholat fardu. Maka ini boleh. Mendapatkan pahala. Disebut sedekah pernah ketika itu ada seorang sahabat ya ada seorang sahabat dia sholat dalam keadaan jamaah sudah selesai maka Nabi menyatakan adakah diantara kalian yang mau bersedekah untuknya yakni ikut sholat yakni menemani supaya dia mendapatkan jamaah Maka ada salah satu orang yang bersedia. Maka orang yang tadi berkhafifum yang menemani, ya dia berkhafifum sholatnya adalah sholat sunnah. Demikian pula berkhafifum terkait niat, ya terkait niat. Bagaimana apabila niatnya berbeda? Imam, bersama jamaah yang lain, sholat isya. Kita musafir, belum sholat maghrib Beda niat, tetapi beda rokaat juga. Ya, jumlah rokaatnya berbeda. Sholatnya juga berbeda. Maka tidak mengapa. Walaupun sebagian para ulama menyatakan tidak boleh. Tapi yang rojih tidak mengapa. Karena sholat itu harus Yang paling rojih Pendapat yang paling kuat adalah urut Makrif dulu baru isa Barokabikum Maka bagaimana Ketika kita Tiga rokaat Sementara imam sholat empat rokaat Bersama kaum muslimin, Maka dari takbir awal kita ikut Di rokaat ketiga Kita tasahud Tasahud akhir Kan imam kan naik ke rokaat keempat ya kita tasut akhir sampai selesai salam. Boleh kita menunggu salamnya imam. Tetap duduk. Ketika imam salam rokaat keempat. salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut. Boleh kita salam duluan. Kemudian naik lagi. Meniatkan shalat isya. Sebagai makmum. Tapi masbu. Ya. Barakun. Wa'ala'ala ta ta'ala. Disawad, mungkin ini yang bisa kita sampaikan Walaupun masih banyak yang Mungkin <tuh> terluputkan Namun insya Allah Semoga mencukupi Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kesalahan ini murni Dari saya pribadi dan dari syaitan Dan benarnya semata-mata Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa akhir wa da'wana Alhamdulillah rabbil alamin Tafadalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh